فتح المتعلم تعلم المنفعه والاستفاده والنفع والدفاع الى ارواح والدينا وواليكم وواتنا وواليكم ومسلمين خصوصا اربع كافه الدوري والصالحين اينما كانوا حال ترواحهم من مشارق الارض الى مغربها رحمه الله عليهم محمد بن عبد الله الهدى ابن الشيخ والمساجدين والمسعدين والصقرين في هذا الم في بناتها المأحات أن لا تغشى المافرة ومن حظ هذا الماج السابق ولا حاجة أن لا تغشى المافرة برجات مصراء من ورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألفتها. الحمد لله رب العالمين بينا سعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله والصحبه اجمعين قال رسول رحمه الله ونفعنا بيه وعلم في بي دار الأمين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 dia dikasih derajat oleh Allah, dikasih pahala besar, dikasih titel sebagai orang yang dicintai oleh Allah, yaitu waliul wali Allah. Harus tangguh wali itu, tangguh imannya. Aha sibanna ayyakulu amanna wa hum la yuftanun.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 yang nyolong sepeda motor, pencuri ayam, pencuri kambing, sapi. Tapi musuhnya Nabi Musa, Firawn, muncul Nabi Dawu, Nabi, Nabi Ibrahim, Namrud musuhnya Nabi Muhammad, Abu Jahal, boh pereman keras kakap itu.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 kan dong orang dulu begitu. Eh misal kalau sampean mendapatkan duit satu juta, syukur nggak? Alhamdulillah ditanya kenapa syukur?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 keluarnya duit kepada orang yang memerlukan. Oh doa ya tuh ganjaran sampean. Sama. Kalau anda ridho sama dengan anda seperti sedekah. paham ya Cuma nanti kalau pulang jangan tora torain celah sandar singapi. Ini hanya gambaran kapan orang mendapatkan ujian. Maka terimalah ujian tadi itu dengan ridho supaya tidak kecewa di akhirat. Di dunia mungkin kamu tadi itu merasakan pahitnya, dengan ridhonya kamu terhadap ujian di akhirat kamu merasakan manis manisnya, begitu maksudnya. Hah, itu maksudnya. Baik. Saya teruskan aja. Ya. Lebih banyak yang dibaca hadisnya Rabi Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ida asbaha, jika kamu jika kamu di pagi hari muafa, diberikan afiat sehat, fijad sadik ada di anggota badan kamu."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 Fa'alat dunia Maka pada dunia Wa ahliha Dan seluruh penghuni dunia Ad-dimar Al-afa ah, al Maka hilang semuanya Maksudnya nah, kalau udah tiga ini dapat Sehat badan Tidak ada musuh Aman Yang ketiga Kebutuhan ada Ya udah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 apa nikmatnya orang demikian Makanannya ada Cari makanan lagi Apa nikmatnya nah, Kalau sudah Keperluan kebutuhan hari itu Tercukupi Badannya sehat aman ya Yaudah Anggap dunia semuanya ini sudah selesai Justru nikmati saat itu untuk memperbanyak dzikir syukur kepada all. Allah. Allah. Enak kalau udah begitu ya. Tuh lihat sampai ayam itu, saya sering itu ngasih kabarannya. Ayam itu paling enak hidupnya. Petik roh peti tidak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 diru ini sebentar lagi keluar itu burung-burung -buru, menyebar di mana-mana keluar itu ayam menyebar di mana-mana begitulah juga sampai tiru jam 2 malam tahajud semuanya habis tahajud baca wirid itu dan ini setelah salat subuh berjamaah wiridul latif baca Quran mungkin satu juz terbit matahari mandi salat duha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 turu di oma utang utang kabel nah, ini jadi penyakit jadinya kebayar utangnya baru dia sakit serangan jantung mengkis mengkis asam lambung macam macam deh kenapa kepikiran terus bingung terus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 malam keluyuran, dia dicari apa? makanan toh, badukan toh. pernah sampai mendapatkan semut carilu? pernah sampai kelihatan semut istirahat? dah, tuh semangat tinggi, tapi yang dicari makanan toh. semut itu kecil, kalau dapat satu biji nasi itu insyaallah kebutuhan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 dengan segala kekuatannya ditarik, dipaksa masuk pol, sakamar kamari pol keluar lagi, doleh mana dapat jejak ditarik, melpu Wis, pol, udah, dia sudah kepepet keluar lagi, doleh mana tidak perlu sapi, ditarik semangatnya hebat dia sebutnya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 maka dia akan jadi orang kecil terus enggak akan jadi orang besar. Lah kalau sudah dunia resah. Enggak ada ngrek kan Pak, enggak ada yang ngitung diinjek-injek sama kaki. Begitulah orang kalau seperti semut dunia terus enggak ada nilainya di sisi Allah, malah dia martabatnya diinjek-injek oleh manusia. Karena itu aturan waktumu untuk ibadah yang benar Kerja silakan Tapi pada waktunya Jangan akhirnya malam untuk bekerja Siang bekerja Waktu keluarga gak ada Waktu untuk Tuhannya gak ada Untuk berjamaah gak ada Untuk baca Quran gak ada Untuk fikir gak ada Rugi Mau cari apa ini Ya di dunia itu yang penting Sehat, all afiyat keperluan dia dan keluarganya hari itu tutumben hari itu terpenuhi dan enggak punya musuh sama tetangga, damai sama keluarga, damai, aman, enggak ada ngancam faradun dunia al-'afa ya wes jangan kamu terpengaruh urusan dunia dan yang ada di sisi dunia wes, wes. Usah dipikiri yang lainnya, anggap sudah beres urusan dunia ini. Begitu sehat kamu Hei, hebat kamu kalau demikian. Hmm? Ini resep dari Nabi saw. Wali wasabi wasalam. Seh, apa sampean pak? Enak. Orang sungi, lorang sungi. Setiap hari makannya berapa kali? Sampean berapa kali? Tiga kali Mungkin Paling dikit dua kah Dua kali Iku satu pro Dua kali Sak wakul Orang sungi Masya Allah canggam Gede-gede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 Kalau saya babe, gak kuat emak masuk rumah sakit. Lu ngancini mulai jilid badukanduk. Sehat batunya Nabi sehat. Itu kalau cukup. Kalau kekurangan kadang-kadang tiga hari gak makan kecuali sekali. Kalau begitu keadaannya sampaian masih lebih bagus loh ekonominya daripada para nabi, Hah? mereka banyak dalam keadaan miskin dan itu harapannya, wes nggak pingin kaya seneng miskin, itu lagi Muhammad, nggak kepingin kaya seneng miskin. Orang suni yang miskin kepingin kaya terus, Pingin, tak kaya-kaya. Tidul kabeh ya, sawae-sawae. Dijuali tanahnya. Akhirnya bukan milik orang Islam, tanga tanahnya orang suni. Milih orang kafir kabeh. Saramu. Mari ngono menjuru-menjuru ke cemplung kali gaprek. Allah.